Kan kuikuti jejak langkah mentari Walau ku tahu jejaknya tak bertepi Kuikuti kuikuti Let me do it Waktu Yang memang harus tan